Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai dulu Bang Selesaikan Makannya selesai dulu. Jangan di, jangan ditelnu di, di simpan sampai Isya nanti ya. Segi okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil albiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'uhum bi ihsanin ila ummidin. Robbisyrah li sadri wa amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli Allahumma 'alimna ma yanfa'una wadfa'na bimaa lam tan'amna wa zidna rabbal 'alamin. Kita lanjutkan insyaallah namun sebelumnya kita ulangi lagi pembahasan mengenai air dua kulah. Ya supaya lebih atau mengulang pengetahuan karena kita sudah Meninggalkan tempat ini selama seminggu Yang mana seminggu tersebut mungkin bagi sebagian pelajar Bagikan setahun Dari segi melupakannya Jadi kita mulai misalnya dari halaman 22 Jadi kita mulai lagi bahwasannya dalam fikih syafi'i Itu yang namanya air banyak dan air sedikit diukur dari apanya Diukur apakah dia mencapai 2 kula atau tidak Ya, Kalau misalnya air banyak Berarti 2 kula Atau di atas 2 kula Kalau misalnya air disebut air sedikit Dalam fikih syafi'i berarti di bawah 2 kula Ya Coba kita mulai halaman 2-2 lagi Coba <coughs> uh, Terjemahannya aja Ini murah sedikit Karena mungkin diantara yang, yang baru Atau yang mungkin lupa uh, Dari Uh, paragraf ketiga Air dua kula Walaupun hanya perkiraan dua kula Enggak ya, mesti harus plak dua kula gitu Sebagaimana kalau diragukan Apa air itu ada dua kula atau kurang Dan bahkan sudah diyakinkan Sebelumnya bahwa air sedikit Adalah tidak dihukumi Sebagai air najis Bila kemasukan barang najis Selama tidak berubah Lantaran najis tersebut Selama tidak berubah lantaran najis tersebut Dan walaupun barang najis itu sampai larut Di dalamnya, ini perlu dipahami lagi Kita ulangi paham kemahaman kita Air yang banyak itu berarti 2 kula, sekitar 2 kula Ya perkiraan 2 kula atau di atasnya Air laut misalnya Dengan lautannya itu 2 kula atau bukan Oh sudah lebih itu, berarti air banyak Ya Air kula waktu itu berapa? 200 sekitar 200, 200 literan Sekitar itu ya Nah dalam fikir Syafiyri, kalau misalnya air dua kullah tersebut atau sekitarnya atau lebih, jika kemasukan dengan benda najis, misalnya benda najis apa? Misalnya kotoran. <tisalkan <tisalkan <tisalkan <tisalkan> jangan kotoran dulu. <tisalkan> yeah, ya, tapi apa ya, nama? Jangan najis memang kotoran. <tisalkan <tisalkan> uh, misalnya darah ya. Uh, misalnya darah anjing misalnya. Darah anjing merasuk ke dalam air tersebut, dua kula. Nah, di sini dikatakan tidak adalah tidak dihukumi sebagai air najis. Berarti air dua kula itu kemasukan darah anjing itu tidak serta-merta dihukumi sebagai air najis jika kemasukan darah itu selama tidak berubah air tersebut lantaran najis tersebut. Jadi, dua kula Tetesan atau kemasukan darah anjing Nah darah itu kan najis ya Nah kemudian Itu cuma hanya menempel Di sisi, -sisi tertentu saja dari, dari air dua pulai itu Melainkan tidak berpengaruh Terhadap keumuman air dua pulai itu Tidak berpengaruh Karena banyak airnya Nah tapi jika sebaliknya Kalau misalnya darah anjing tersebut Ternyata mereka mereka Ternyata dia menyebar Kemudian berpengaruh terhadap Warna misalnya warna air atau rasanya atau semacamnya atau baunya, nah itu berarti air dua kula tersebut dihukumi najis selama tidak berubah antara najis tersebut dan walaupun barang najis itu sampai lar di dalamnya, misalnya kita punya bak besar dua kula, kemudian kemasukan darah aji, nah darahnya tersebut ke bawah ke bawah mendekam terus berlarut di dalamnya. Nah kita hukumi air yang dua kulla itu secara keumumannya tidak masalah, karena ada anjing tersebut tidak berpengaruh terhadap rasa misalnya, atau terhadap baunya atau terhadap warnanya, itu ya. Nah itu dua kulla yang disebut air banyak dalam fikih syafi'i. Dalam fikih syafi'i air sedikit disebut di bawah dua kulla. Misalnya cuma 10 kilogram misalnya, itu termasuk air sedikit. Nah sekarang kalau misalnya air sedikit terkena dengan benda najis dalam fikih syafi'i dihukumi najis langsung. Walaupun tidak berubah warna. Walaupun tidak berubah warna. Ya makanya itu yang kita pelajari pekan kemarin. Namun nanti ada ada ada, ada pendapat lain dalam mazhab syafi'i yang mengikuti mazhab maliki. Nanti yang itu yang lebih tepat. Kalau misalnya dihukumi air di bawah dua kula baru ketemu dengan benda najis langsung dihukumi najis. Itu sepertinya kurang tepat Allah Allah, ya Kurang tepat Nah, kita lanjutkan Dalam menggunakan air banyak Yaitu air di atas Dua kula atau dua kula sekitarnya Tidaklah wajib menjauhi najis yang ada padanya Tidak harus Contoh Misalnya seseorang kencing di laut Lalu terjadilah buih Ini yang kemarin kita pelajari Di laut misalnya nah, Kemudian ada yang kencing mengencingi laut. Nah, kalau kencingiran melihat es ke laut ter, gitu kan? Karena ada buih-buih, cipratan buih-buih itu. Dan maka buih yang ini bekas karena efek cipratan tersebut dari hari kencing itu dihukumi najis jika jelas terjadi dari kencingnya itu. Sebabnya apa? Ada kencingnya itu ya namanya kencing kan bukan kencing di dalam. kalau kencing di dalam kan nanti juga kadang emang ada buihnya. enggak enggak ada enggak ada. ada. kalau kencing di dalam enggak ada buihnya. tapi kalau buang angin di dalam baru ada buihnya terus. ren. nah kalau misalnya dari kencing dari atas misalnya atau dari kolam renang di atasnya kan ada yang buat lompat itu nah di situ kencing ser kan ke bawah itu buih-buih yang disebabkan air kencing tersebut itu dihukumi najis dalam pikir syafi'i. Amin, ah, misalnya dia kencing di sini, terus buihnya kan di sini. Nah, itu najis. Tapi jika ada buih yang tidak jelas di sana, nah itu enggak masalah. Enggak ada nyambung ya kan? Enggak ada nyambungnya. Oke, begitu ya. Atau dari air yang telah berubah salah satu sifatnya lantaran kencing tadi. Misalnya air 2 kulah pas, kalau merenang 2 kulah ukurannya 200 liter. Seseorang kencing dengan ukuran sekian liter. Serandar sekali, kemudian berpengaruh mengumumkan semuanya Akhirnya berpengaruh dari segi rasa Karena ada seseorang yang isap mencicipinya Kemudian ketahuan Wah ternyata air ini telah berubah Rasanya disebabkan oleh air kencingnya pulan Saya kira sebelumnya air kencingnya pulan tidak akan berpengaruh terhadap air ini Oh ternyata berubah Berarti air ini dikumi najis Karena ada satu sifat Di antara sifatnya apa? Baunya misalnya atau warnanya bisa ada perubahan karena benda najis. Kemudian rasanya, itu yang paling terakhir. Ya, jangan dirasain dulu. Iya. Kemudian wa illa fala. Nah, ini ini waktu itu ada artian yang salah kan? Gimana koreksinya? Kalau tidak jelas seperti itu maka bu itu najis. Yang benar adalah apa yang waktu itu, ha? Apa nangin catat enggak? Yang kemarin masuk. Antum enggak masuk ya? Antum? Ah. Nantem belum lupa bawa bukunya antum, ha? It, Bawa bukunya, tapi enggak dicatat Enggak, enggak, enggak, enggak anak enggak bawa buku catatannya nah, Enggak bawa buku catatan yang mana catatan itu tidak ada ya, <laughs> kan? Ngomongi aja enggak bawa buku catatan biar dianggap <laughs> Atau dari akhir yang telah berubah salah satu sifatnya lantaran kencing tadi Nah di sini terjemahkan wailalah kalau tidak jelas seperti embu itu najis. Ini ini terjemahan yang kurang tepat. Terjemahan yang kurang tepat. Terjemahan yang kurang tepat ya. Karena sebelumnya kita katakan atau dari air yang telah berubah salah satu sifatnya lantaran kencing tadi. Jadi wailalah itu di diartikan dan jika tidak ada perubahan maka tidak najis itu maksudnya. Kalau tidak ada perubahan, Wa ilah yata koyar itu maksudnya. Dan jika tidak berubah, maka tidak najis nanti. Jika kolam renang tersebut dikencingi oleh orang, berapapun liternya, kalau misalnya air air, air kolam renang itu kan dua kula dan lebih, berarti air banyak. Kalau misalnya tidak ada perubahan disebabkan air kencing tersebut, maka tidak najis sudah. Melainkan diukur najisnya atau tidak dari segi sudah berubah atau belum. Ya. Gitu ya. Kemudian ada gambaran lagi apabila sepotong kotoran unta dilemparkan ke laut, tuh, lalu memercikkan air mengenai sesuatu, tidaklah menjadikannya najis. Biar Sepotong kotoran unta. Bukan berarti kotoran unta kemudian dipotong, namun ini sepotong seonggok kotoran unta, ya. Kotoran unta dalam fikih syafi'i dihukumi najis. Ya. Dalam fikih syafi'i kotoran apapun binatang dihukumi najis, walaupun binatang tersebut adalah kotok, ayam-ayam, kotok. Nah, itu tetap dihukumi najis dalam fikih syafi'i. Kotoran kambing itu dihukumi najis. tapi yang lebih sahih bawasanya kotoran hewan yang bisa dimakan dagingnya halal dimakan dagingnya itu tidak najis. Namun dalam suki syafi dihakimi, dihukum najis Apabila sepotong kotoran unta Dilemparkan Berarti ada pelaku di sini Ah, Yang tertuduh siapa di antara kita? Tidak tahu Dilemparkan berarti ada pelemparnya Sengaja berarti Bukan berarti untanya buang, buang kotoran di sana Bukan Tapi ada orang Yang sengaja melemparkannya ke laut Misalnya Bukan hanya laut, sungai yang besar Mengalir indah ke samudra Itu jika dilemparkan Kotoran untuk kepadanya oleh seorang lalu memercikan air, ya kan? Karena kan dilempak Ah? Kemudian air sungai tahu bahwa itu kotoran. Air biar kan? Ada percikan-percikan yang tidak terima dengan kehadiran kotoran tersebut. Maka memercikan air mengenai sesuatu itu tidaklah menjadikan najis. Karena apa? Ketika kotoran mau landing, yes kan? Nah ini kan, langsung awas ya. Awas ada bukan awas ada sulam. Awas ada ini ada ada kotoran kemudian memercikan. Nah apa namanya tetesan-tetesan percikan ini itu tidak dihukumi najis karena dia telah menyelamatkan diri sebelum kotoran tersebut landing. Eh ya, jadi tidak dihukumi najis. Ia ya, tidak dihukumi najis. Nah kemudian ketika kotoran tersebut mengambang atau ke dalam, nah ini jika Kotoran unta tersebut Yang dihukumin najis ala fikir syafi'i Kemudian berpengaruh pada baunya atau atau warnanya Nah Itu berarti langsung dihukumin najis Bagian yang terkena baunya Atau terpengaruhnya itu Itu gambarnya tadi ya Kotoran unta Namun kita memanai kita Kalau, kalau anak pribadi dan seharusnya antum juga ikut bahwasanya kotoran unta tidak Tidak najis Begitu juga dengan kotoran ayam Kotoran kambing ah, Kotoran domba Kotoran sapi eh, sebutkan semuanya terserah. Yang terpending kotoran hewan yang bisa dimakan itu tidak. Nah di yang lebih yang lebih benar. Allah wa Kemudian air sedikit berarti berapa sedikit di bawah dua kula yang kurang dari dua kula. Kalau tidak mengalir berarti dia rockit berarti dia tetap. Ha? Dia tetap tidak mengalir seperti sungai misalnya tidak mengalir dia tetap di tempatnya. Jadi air sedikit yang di bawah dua kula itu Kalau dia tidak mengalir Dia menjadi najis Sebab kemasukan najis Yang bisa terlihat oleh mata sehat Diulangi lagi Air di bawah dua kula Jika dia tidak mengalir Berarti tidak ada pergerakan Tetap di tempat Itu bisa menjadi najis Hanya disebabkan dia Kemasukan benda najis yang benda tersebut bisa kemasukan oleh mata Eh, kemasukan oleh mata <laughs> Bisa terlihat oleh mata Oleh mata yang sehat, mata yang normal Seperti Jadi, tadi, kita kembali ke kotoran Unta lagi Yang dianggap Najis, misalnya Ada air Di sawah, misalnya Disimpan oleh petani Dia tidak mencapai dua kula Melainkan cuma air untuk cuci kaki Untuk wudu, kalau misalnya petani Mau sholat di gubuknya, misalnya Nah, air tanah kan asli suci kan? Karena air tanah asli. Ya, dan tidak terpengaruh oleh benda-benda yang sengaja dibuang ke sana. Karena enggak ada yang membuang benda-benda di sana. Melainkan terpengaruh pada pada lumpur atau tanah saja, lalu itu tidak masalah kalau terpengaruh pada lumpur dan tanah atau pada daun-daun yang berjatuhan tidak masalah. Nah, sekarang air yang tidak sampai dua kula di tengah pematang sawah itu, kemudian suatu hari ada seorang penggembal kambing. Penggembal kambing ini mengumpulkan kotoran kambing. Ya. Kemudian memasukkannya ke dalam air tersebut. Kotoran kambing dalam fikih Syafi'i dihukumi najis ya. Apa yang lebih sahih tidak. Tapi kita di sini mencontohkan sebagai Syafi'i, fikih Syafi'i. Nah, kotoran kambing tersebut dimasukkan. Berarti sengaja kan? Dimasukkan. Dengan dimasukkannya itu dia berubah atau tidak? Selama dia terlihat benar-benar masuk oleh mata yang sehat, maka dia dihukumi najis karena apa? Di bawah dua puluh. Yang mana? Yang bukan najis ampunan. Bukan maksudnya ampunan di sini bukan mohon maaf, bukan. Tapi najis yang dimaafkan. Ya, bukan najis ampunan di sini maksudnya najis yang dimaafkan pada air, walaupun dimaafkan untuk sholat. Es. Maknanya apa ini? Misalnya najis yang dimaafkan, misalnya darah yang sedikit misalnya. Kalau misalnya dalam solat, kalau misalnya ada gusi berdarah, ya itu tidak membatalkan solat. Kalau misalnya gusi berdarah tersebut kemudian ada darah yang merasuk masuk ke tenggorokan, ke minum gitu ya, sedikit itu tidak membatalkan solat, ya, tidak membatalkan solat karena dimaafkan itu. Begitu juga misalnya darah yang kecil, Stetes Stetes darah, darah dalam gigi sapi juga dihukumi. Najis, sebagian ulama syafi'iyah. Nah, setetes darah masuk ke dalam air yang di bawah dua kula, air itu dimaafkan, tidak masalah, tidak menajiskan. Kecuali jika setetes darah tersebut kemudian burus langsung mempengaruhi, nggak mungkin kan? Dimaafkan. Ya. Nah, makanya kalau set, kalau misalnya kotoran atau tinja kambing yang cuma sekacang itu. Nah, kemudian masuk ke dalam air di bulu akulah itu gak menajiskan. Karena termaafkan. Gak masalah. Tetapi jika sekarung, nah ini baru. Tidak bisa dimaafkan. Misalnya kotoran kerbau, dikumpulkan, sekarung. Karena takut dicuri, dimasukkan ke dalam air itu. Kan buat pupuk biasanya, kan? Dimasukkan ke air, biar gak ada yang tahu Nah, nanti kalau udah masa panen, nah baru di... Ya. Oke, kemudian... Uh, hukum ini berlaku pada benda padat yang basah dan benda cair walaupun ada dua pula. Nah, Ma maksudnya apa di sini benda padat yang basah? Hmm. Maksudnya apa di sini maksud dari benda padat yang basah? Ada yang mengerti apakah ini benda padat yang basah dimaksudkan adalah najisnya atau apanya? coba dipikirkan Gimana Saudara uh, Arif menurut antum? Nah, jenisnya berupa apa? Berupa benda padat itu. Atau benda apa tadi? benda padat yang basah. Atau benda cair lain. Gitu maksudnya. Hmm. Iya atau bukan? Di sini mana sini? poin itu qoblal ah ya qoblal ihmin rotoblin baik misalnya kalau misalnya benda anu uh, yang najis dia uh, berupa benda padat yang basah misalnya ha huh? benda padat padat berarti kan berupa berbentuk materi, namun basah dia. Dan itu kan bisa berpengaruh terhadap air. Misalnya kotoran kucing yang masih basah, ha? Masih hangat. Nah, itu masuk ke dalam sana. Air nah, bisa berpengaruh kan? Tapi kalau misalnya kotorannya itu cuman se sekajang dua, nah itu bisa dimaafkan. Air sebab kotorannya sekajang baru kling langsung di nyalain semua, enggak bisa juga. Ada kotoran cicak misalnya. Di atas melihat wah ada Kueh sepanjang di dunia, wah langsung teruk gitu kan, nggak bisa juga. Nah dan benda cair lain seperti darah, Hah, darah anjing tadi Walaupun ada dua kula. Kemudian air sedikit tidak najis bila kemasukan bangkai binatang jenis tak berdarah mengalir kalau dipotong tubuhnya seperti kala dan cecak Diulangi, air sedikit di bawah dua kula itu tidak menjadi najis jika kemasukan bangke, bangke itu kan aslinya najis kan, kalau lebih syafi'i bangke itu najis. Bangke binatang ya, jenis tak berdarah mengalir, berarti yang tidak mempunyai darah mengalir. Darah yang dimaksud itu darah warna merah, bukan darah warna putih misalnya, atau darah warna hijau seperti di game alians shooter itu. Nah. Kalau dipotong tubuhnya Jadi misalnya ada kelajengking dan cicak kelajengking. Kalau dipotong tubuhnya Itu tidak ada darah dia Kemudian setelah dipotong tubuhnya Wafat dan kemudian Dimasukkan ke dalam air di air sedikit Itu tidak membuatnya najis Walaupun secara zat Hewan tersebut Adalah najis Berarti cicak misalnya Cicak jika tewas Itu dihukumi najis dia Dihukumin najis dalam fikih syafi'i. Nah, tetapi cicak tersebut tidak memiliki darah mengalir. Nah, sekarang di sini kalau dipotong tubuhnya Beda Kalau misalnya tidak dipotong, terak gitu kan? Ya kan, tidak ada, tidak ada pengaruh sama, sama sekali. Tapi kalau misalnya dipotong, itu kan ada kemungkinan pengaruh, kemungkinan-kemungkinan. Dipotong tubuhnya terak, ya kan? Nah, itu kita lihat tidak ada darah mengalir masuk ke dalam dilemparkan ke dalam air yang sedikit. Apakah kemudian menajiskan air tersebut? Tidak. Tidak menajiskan. Kecuali jika bangkai misalnya misalnya cicak, bangkai cicak tersebut sudah membusuk. Nah, sudah membusukkan nah kenajisannya itu sudah semakin meningkat kualitas kenajisannya. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam air yang di bawah dua qullah. Nah, di sini kalau cicaknya sedikit kecil gitu ya mungkin dimaafkan karena kecil, kecil. tapi sekarang bagaimana dengan toke nah. nah toke sekarang ayo toke raksasa misalnya oh, buyutnya toke kan gede hitam gede dan juga kalau ngigit itu gak bakal gak bakal ini kalau misalnya gak ada gak ada kledek atau sebelum beduk nah. gede kemudian tewas Dipotong-potong, dimutilasi. Nah, abis itu dilemparkan ke air yang asma suci, sedikit di bawah dua kula. Nah di sini, apakah dia serta merta air dua, di bawah dua kula tersebut langsung menjadi najis? Jawabannya tidak, karena toke itu tidak, tidak mempunyai darah merah yang mengalir. Ya, tidak mempunyai darah merah yang mengalir. Ya, kalau misalnya itu perang, mudah toke, ya kayak gitu, nggak punya darah merah yang mengalir mereka. Ya, nah tapi jika toke tersebut di kemudian disimpan, hmm. misalnya sampai besok kan membusuk, wah udah-udah beratung dan semacamnya, kemudian dilempar ke dalam air. Nah di sini sudah bukan karena darah lagi, tapi karena memang sudah menjadi kenajisannya meningkat sehingga itu berpengaruh pada airnya. Kalaupun tidak berpengaruh misalnya, dia tetap dihukum najis karena. Ada potensi berpengaruh, sebagaimana kotoran unta, hmm, kotoran ini mas, potong kotoran unta berarti seginian, Hah? nah kemudian dilemparkan ke air, seginiangan berarti udah lumayan itu, nah berarti airnya menjadi menjadi najis, kalau misalnya itu dihukumi najis, tapi yang benar kotoran unta tidak. Baik ini fikih syafi' ya, kecuali jika terjadi berubah pada air yang terkena najis itu, walaupun hanya berubah sedikit, nah. Misalnya Misalnya tadi cicak bangkainya ya Mayatnya dipotong kemudian masuk Nah setelah itu terjadi perubahan pada air yang terkena bangkai itu Maka walaupun hanya berubah sedikit Hal ini menyebabkan air dihukumi najis Selain bangkai kepiting dan katak di mana membuat air menjadi najis, namun segolongan ulama berpendapat lain. Maksudnya, bangkai kepiting dan katak itu menajiskan atau tidak? Hmm. Menajiskan atau tidak? Bangkai katak dan kepiting. Dua-duanya hidup di mana? Dua alam. Dua alam. Hmm. Kepiting di sini, kepiting yang dimaksud? kepiting apa? Kepiting yuyu, kepiting sungai, ya, kepiting kali, bukan kepiting kepiting laut, laut beda, ya. Kenapa? Kok misalnya, ini berarti kalau misalnya kepiting dan juga katak, itu membangkai kemudian dimasukkan ke dalam air itu, menajiskan atau tidak? Di sini menajiskan mas. Membuat air menjadi najis iya, iya, membuat air menjadi najis Namun segolongan ulama berpendapat lain Kenapa? Karena kodok Ada yang mengatakan katak itu memiliki darah Namun sepanjang pengetahuan saya Yang pernah bedah mereka Itu tidak mempunyai darah Sepanjang pengetahuan saya ya, Mungkin ada jenis lain ya, Kalau pun punya darah mereka cuma ada cairan-cairan berwarna putih Ya, Itu yang waktu itu saya bedah Katak tentara atau poluk tentara. Karena hijau warna warna seperti celana tentara warna seperti itu buat makanan ular. Nah kalau misalnya yang ini kepiting, kepiting kita ketahui tidak punya darah ya kan? Tidak punya darah. Pernah juga saya bedah, bahkan pernah saya buka perutnya anak-anak yang banyak di sana. Kepiting sungai sama -sama, kalau kepiting laut saya nggak berani belum pernah megang kecuali yang sudah diikat. Kalau Kepiting sungai. Dan kita tidak membicarakan ke piting laut, kita membicarakan ke piting sungai. Kalau misalnya kita potek kakinya misalnya, ia ya sudah mati ya, kasihan ya masih hidup. Kita potek kakinya itu tidak ada masalah dengan dia. Maksudnya tidak, maksudnya tidak ada darah, enggak ada. Kita bejok-bejok pun tidak akan keluar darah, bahkan kerenyes-kerenyes suaranya, dan tidak ada keluar darah sama sekali. Berarti alasannya di sini bukan karena darah, bukan karena, bukan karena dah. Meskipun dalam ianatul tali bin dikatakan alasannya adalah Karena mereka mempunyai darah yang mengalir. Namun Allah Alam, apakah mempunyai darah kepiting hmm? itu? Coba, ya, anda sudah pernah membedahnya? Tidak ada darahnya, tidak ada darahnya. Jadi mungkin inilahnya penyebabnya itu adalah bahasanya mereka hidup di dua kawasan, di dua alam ya, wallahu alam. Namun sekelompok ulama berpendapat lain. Tidak najis pula, lantaran bangkai yang muncul dari dalam air seperti lintah. Muncul dari dalam air, maksudnya bangkai dari hewan yang memang asalnya tinggal di dalam air. Seperti di sini alak, alak dimaknai sebagai lintah. Kalau dalam ni ada tulis bin, dudulma, iaitu cacing air. Beda ya, sebenarnya lintah macam cacing air ya. Namun tidak masalah, lintah ya lintah. Ya, ya, bisa lah kita Kita generalisir seperti cacing dan semacamnya lintah, cacing Atau semacamnya Nah, yang semacam itu Tidak najis Dia membangkai, misalnya mati Di dalam air, atau di luar air Kemudian ke dalam air Itu pun kurang berpengaruh ya, kalau ya Karena mereka juga tidak mempunyai Darah aslinya, melainkan Mengambil darah dari orang Hmm jadi mereka adalah tabungan donor darah sebenarnya ya, seperti lintah. Nah, apabila bangkai-bangkai tersebut di atas dibuang ke dalam air sedikit, nah iya, ini ini, menjadilah air itu najis walaupun yang membuang bukan orang mukallaf. Berarti di sini juga ada imroh di sini dari fikih syafi'i. Dilihat dari Bagaimana matinya dan di mana dia matinya? Kalau misalnya mati di luar, terus dibuang oleh orang ke dalam air yang sedikit maka menjadi najis. Ketat sekali kan? Misalnya tadi ya kayak pacet tadi, lintah. Ah, lintahnya tewas di darat kekurangan oksigen, berisi oksigen doang. Nah, kemudian dibuang oleh seseorang ke dalam ini air yang kurang dari dua qullah misalnya segelas. Tulang ban pacat. Mati kan di sana. Maksudnya sebenarnya sudah mati. Nah, di sini air tersebut menjadi najis. Karena membangkai dia. Tetapi perlu ditinjau lagi karena lintah itu tidak mempunyai darah yang mengalir. Wallahu alam. Wallahu alam. Walaupun yang membuang bukan orang yang mukallaf. Seperti misalnya Hmm, misalnya apa? Anak kecil ya. Anak kecil membuang apa? Apa yang dibuang kira-kira enaknya? Ah, ayo sarannya. Terima saran? Kira-kira yang dibuang enaknya apa di sini? Hei yo. Ya, supaya bisa kita hukumi, bisa kita hakimi. Nah, belut. Uh, belut itu binatang yang dalam air. Nah, berarti itu binatang dalam air Tapi coba misalnya uh, Apa ya Tadi ini apa aja Hewannya yang kita sebut sebelumnya apa Dari awal huh? Misalnya cicak ya huh? Cicak Nah Yang tadi ada kata dilemparkan Mana tuh Cicak huh? itu yang dilemparkan kotoran unta ya bukan binatang ya kalah jengking misalnya kalah jengking mana tadi dipotong tubuhnya seperti kalah jengking sekarang bila kalah kalau misalnya kita perhatikan paragraf air sedikit tidak najis bila kemasukan ya kemasukan di sini berarti kan tidak disengaja tapi jika disengaja dimasukkan nah, walaupun yang memasukkan itu adalah anak kecil yang belum mukalaf masih 7 tahun, itu menajiskan air tersebut, menajiskan air tersebut, ya. Karena apa? Karena bukan kemasukan, melainkan dimasukkan. Kalau kemasukan itu kan nggak sengaja. Misalnya kalau jengkingnya mati, kemudian kepotong-potong karena bertemu musuh, misalnya bertemu sinbad atau siapa. Nah kemudian dia pun, wah udah muafat. Ketiup angin, kemasukan ke dalam air dua kula Air di bawah dua kula, tidak najis Namun jika misalnya ada anak kecil Kemudian berkelahi dengan kal jengking, Nah kemudian terpotong-potong Tubuhnya, kal tersebut Habis itu dibuang ke dalam air Yang di bawah dua kula, maka menjadi Menjadi najis ya. Begitu Nah sekarang binatang-binatang di atas Yang masih hidup sama sekali Tidak membawa pengaruh walaupun Dimasukkan ke dalam air sedikit Misalnya ular Ular masih hidup kan? Kemudian dimasukkan ular ke dalam air bak mandian tuh misalnya, karena antum mau mandi bersamanya. <laughs> nah, di sana ular, eksistensi ular di sana baik itu ular kadut atau ular pelangi atau ular kobra sekalipun itu tidak menajiskan air tersebut. Tetapi jika ternyata ular tersebut membuang hajat di sana, nah ini baru najis cerinya membuang hajat Menunaikan hajat buang air ya karena apa kotoran tinja ular najis arti jadi misalnya antum mandi kemudian dengan ular antum taruh ular sanca di situ dengan keperahan ular sanca itu tidak menajiskan air tapi jika ketika ular sanca tersebut membrojolkan sesuatu nah di sini air tersebut dihukumi najis seketika kalau kurang dari dua pula tetapi jika Dua ular besar, masukkan air eh masukkan air, masukkan ular, ular tersebut kemudian memenuhiakan kebutuhannya di sana. Nah, itu tidak berpengaruh pada kenajisan air tersebut. Gitu ya. Kecuali bagian-bagian yang memang dekat dengan kotorannya. Nah, itu di, di, di situ bedanya. Antara air sedikit dan air banyak hukumnya dalam fikih Syafi'i begitu. Jadi binatang binatang di atas tetapi jika binatang tersebut secara zat itu najis. Nah, misalnya anjing. Anjing misalnya. Anjing tiba-tiba masuk ke dalam kolam renang yang di bawah dua kol. Nah, masuknya anjing walaupun cuman senggol kaki doang, cerek gitu, maksudnya masukin kaki doang, itu sudah menjadikannya najis karena najis secara zat. Najis sadar. Sekarang bagaimana dengan tikus? Tikus, sebagai mana yang sering terjadi di rumah antum? Nggak tahu pernah apa nggak? Tikus masuk ke dalam bak mandi. Baknya bukan bak beneran, bak ember. Bak mandi ya. Nggak nyampe dua kula, cuma berapa liter saja. Kemudian tikus tiba-tiba terjatuh dan ke sana. Belok. Nggak sengaja. Nggak ada yang melempar. Tikus secara tidak najis nggak? Nggak najis. Nggak najis. Nggak ya, najis. Teruskan Insya Allah. Abis, abis, Insya Insya Allah. Teruskan.